APBD mereka, tahun 2009 kan APBD yang tidak terserapan hampir 50% apa 60% tuh. Tapi kan sebenarnya itu di satu sisi kan terpajak ya Di satu sisi itu untuk kekayaan negara lagi kan, bukan kembali kepada rakyat Harusnya kan itu kalau dijadikan proyek-proyek infrastruktur kan itu kan kembali ke rakyat Jadi harus diprioritaskan ya Kalau menurut saya gini ya, stimulus yang ada, si sebenarnya seharusnya